Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang Syekh Siti Jenar. karena ini banyak orang yang request tentang Syekh Siti Jenal oh, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas subscribe-nya dan selalu setia mengikuti video saya ngopi dulu, ngobrol perihal Islam kita santai aja ya enggak terlalu terburu-buru tapi bisa menetap nah yang saya jelaskan sebelumnya banyak para wali yang datang dari Cina walaupun ada beberapa nya yang berasal Portugis dan Jawa nah ada satu dalam kisah diantar sembilan wali ini ada satu wali yang berbeda bernama Syekh Siti Jenar. Sebetulnya Syekh Siti Jenar sama seangkatan dengan Kakek Buyutku di Jawa Barat. Di sini di Cianjur, Kabupaten Cianjur, eh yaitu Syekh Abdul Mukyi. Hanya permalah salahannya Kakek Buyut saya ini saya eh, cucunya atau keturunannya dari Syekh Abdul Mukyi tidak terlalu mempropagandakan dan dia menyimpan ilmu hakikat ini hanya untuk dirinya Karena dia sadar, waktu itu belum saatnya untuk disampaikan ke masyarakat Saya Abdul Mughi Beda dengan Saya Siti Jenar Saya Siti Jenar ini Di satu sisi dia mengenal tentang hakikat Di sisi lain ada sifatnya yang masih arogan Yang ingin menyampaikan kepada orang lain Bahwa dirinya berada dalam kebenaran Sebetulnya tidak salah Menurut saya tidak salah hanya permasalahannya, waktunya belum tepat waktu itu untuk diajarkan. Bahkan sekarang pun, sebetulnya yang saya perhatikan ini banyak orang yang memahami ilmu hakikat. Ribuan orang di Indonesia ini sudah pada cerdas-cerdas memahami ilmu hakikat. Tapi bagaimana dengan praktek hidupnya? Apakah sudah sampai kepada rasa? Karena hakikat ini bukan teori hakikat itu bukan pemahaman, ma'rifat itu bukan pemahaman nah sehingga ketika ma'rifat hanya dijadikan pemahaman hanya dijadikan pengetahuan itu ngambang kalau tidak ra dengan rasanya kalau tidak benar-benar rasanya sudah berkontak dengan Allah nah, sedangkan Syekh Situjinal dan kakek menurut saya Syekh Abdul Mohi itu sudah sampai ya, rasanya hanya permasalahannya waktu itu memang belum saatnya untuk dipublikasi Dan sekarang sudah saatnya dipublikasi Namun orang hanya memahami ibaratnya Ibarat tadi, ibarat gelas Pemahaman hakikat dan maripatnya itu baru sebatas pengetahuan Itu baru sebatas mengendap di pikiran Itu percobaan juga Karena kan hakikat dan maripat ini bukan pengetahuan Bukan pengetahuan Itu adalah hal suatu pekerjaan Islam itu bukan pengetahuan bukan pengakuan apalagi agama, bukan Islam itu adalah berserah diri pekerjaan ma'arifat itu sudah satu kesatuan dirinya bukan pengetahuan oh, saya tahu ma'arifat itu begini-begini tidak -begini, bisa dijangkau dengan pikiran, karena itu hanya dipikirkan kalau pengetahuan, sedangkan waktu itu saya situ sudah sampai kepada rasa, hanya karena waktu itu dia upset, kalau main bola sudah lalui duluan, padahal belum saatnya untuk disampaikan, belum saatnya untuk disampaikan kepada umum sehingga menyebabkan apa fitnah, sehingga menyebabkan kegaduhan Nah, sesi terjemar ini ternyata mertuanya sekarang kali jaga sebagai mantulah otomatis memberi, eh, ya maksudnya saling semilasah, sali semilasih. Sali Sili Agus memberi masukan kepada membuat Pak e, ada baiknya memang hakikat dan makrifat ini kan ilmu yang sangat tinggi. Kalau disampaikan kepada masyarakat yang belum siap untuk menerima itu dan pemahaman mereka masih jauh kepada itu itu menimbulkan fitnah. Sebaiknya Bapak mungkin tidak mengajarkan lagi. Nah pengertian itu dipangkal. Bagi orang-orang syariat, oh, katanya Sya, itu, itu, dipenggal kepalanya sama sunang gajah. Waduh, laka sama tua-tua kayak gitu. Padahal bukan tentang dipenggal lehernya, tapi dipenggal ajarannya. Karena penotasi pikiran kan berarti pikiran, ajaran. Meskipun itu tidak ribat, tapi kalau disampaikan itu jadi ajaran. Tetap seperti saya ini menyampaikan tentang hakikat yang meripat. Tapi ketika disampaikan kepada orang yang belum memahami dengan rasa, itu tetap saja masih berupa ajaran. Orang banyak yang memahami hakikat, saya lihat juga di Youtube, banyak itu yang, wah hakikat itu begini, hakikat begitu. Tapi kita lihat kenyataannya, kita melihat kenyataannya. Apakah dia menyentuh atau tidak? Karena hakikat ini, ilmu rasa. Jadi ketika apa yang disampaikannya, orang akan merasa bergetar orang akan merasa tersentuh suara yang dilahirkan pun bukan suaranya dia hanya menjadikan paralon, dia hanya jadi corong. dia hanya ngobrol aja begini langsung tapi tidak ada muatan pikiran, tidak ada muatan nafsu, tidak ada muatan hati dia ngelolos aja kayak berserah diri, bahkan dia lagi ngobrol begini aja berserah diri terus semacam corong, semacam paralon yang mengalirkan air Walaupun tiba-tiba ada muncul pengakuan, oh saya mau hakikat, tapi pengakuan, kenyataannya dia masih melihat orang dari harta, melihat orang dari jabatan, melihat Mereka. orang dari pendidikan. Lah belum hakikat, lah, kalau masih mensekat-sekat orang lain, kalau masih membeda-bedakan, oh ini masih gini, oh ini masih gini, oh si ini masih ajarannya masih belum sini, lah itu mah masih pikiran, masih eksis. Masih membuat sekat-sekat dan kotak-kotak Kalau hakikat rasa Makanya kenapa saya kalau setiap, setiap ngobrol begini selalu sambil ngerokok, sambil ngopi Rasa dong Dinikmatin Bukan tentang teori, oh rokok itu begini, oh kopi itu begini, begini, begitu Bukan Hakikat maripat itu tentang rasa Tentang syukur Oh iya ya, berarti kita harus banyak bersyukur Alhamdulillah Bukan ucapan Percuma kita bersyukur Alhamdulillah, tidak puji bagi Allah Tapi kenyataannya Kita suka mengeluh Ya Allah, gimana ya besok saya dapat ruang Enggak ya, lah begitu aja itu sama dengan Meragukan Allah Begitu saja sama dengan menghinakan Allah Itu mengeluh, tidak bersyukur Dan orang mengeluh itu tidak sadar Saya pernah nonton itu Tentang Winpeh Oprah sama Winpray Oprah itu dulu ada Oprah Show Oprah itu lagi mengundang seorang pendeta yang berhasil membuat buku tentang bagaimana caranya untuk tidak meneluh nah ternyata bersyukur itu adalah tidak meneluh nah orang kan kadang tidak sadar ucapan Alhamdulillah tapi kadang-kadang tanpa sengaja kita ngomong sama orang curhat ya meneluh bukan bersyukur kalau masih meneluh nah dia memahami bahwa caranya untuk bersyukur dan untuk orang menjadi sukses itu dengan tidak meneluh. Nah, pendeta ini membuat membuat satu buku panduan yang akhirnya bukunya menjadi bestseller ya, mereka saat itu. Dia membuat buku panduan, judulnya untuk tidak meneluh selama 20 hari. Dia membuat cara yaitu pakai belang merah. Belang merahnya itu dipakai di kanan, misalnya sehari dia tidak meneluh ke temannya 2 hari, berhasil, 3 hari dia meneluh gelarnya harus dipinahkan ke tangan kanan lalu dimulai lagi dari angka ke-1 sampai 20 kalau sampai berhasil 20 maka dia akan menjadi orang yang hebat karena dia berhasil untuk tidak menurut kepada siapapun nah tiba-tiba kata pendeta ini saya ngirim bahwa pertama berhasil tuh ke satu gereja dan ke suatu perusahaan bab pas keduanya saya nyumbang lagi katanya buku-buku itu sekitar 200 buku dikirim ke salah satu sekolah Kristen katanya dan pendeta dan dengan kualitas gelangnya yang berbeda yang lebih murah. Karena ya kan gelang itu hanya peraga aja. Hanya sebagai apa? Peraga hanya sebagai cara untuk e, membiasakan diri selama 20 hari tidak meluruh. Jadi ketika misalnya meluruh sekali dua kali dipindahin, dimulai lagi dari angka 1 sampai 20. Sampai benar-benar 20 hari. Nah, pas ketika yang ke, pengiriman keduanya si pendeta yang ngirim surat ke pendeta itu Así si dari pada selama sekolah di itu sepertinya kualitas buku, kertas dan kualitas gelang yang kamu kirim sekarang katanya kurang bagus. Si bendahara tersenyum, "Berarti asrama itu tidak mengerti apa yang disebut mengelola." Enggak sadar, mengelola itu enggak sadar. Lalu, ketika ngobrol ngobrol Belum Buni, "Oh iya ya, saya dites sama statistiker kalau ada teman saya yang ngeluh, katain Bapak, saya butuh 3 buku dan 3 gelangnya." Kata pendetanya, untuk apa? Untuk teman saya yang suka melulu Untuk teman saya yang datang, kata yang setiap datang suka minjem duit Kata Allah Kata pendetanya, Apakah Anda sadar ketika Anda berbicara seperti itu dan e, Anda membutuhkannya itu untuk orang lain Belaknya ada sendiri serangan lalu Nah itulah Orang tidak sadar yang namanya melulu Bahkan ketika misalnya kita berbicara Oh si Altu begini, sifatnya Paknya, karakternya jelek Karakternya jelek, lah, kenapa kita baca-baca orang kita harusnya baca diri nah kalau kita sadar misalnya kita berada di dalam kandang harimau di dalam kandang buaya kenapa kita harus memikirkan harimau dan buaya Akhirnya, harimau itu belum mendapat hidayah. nah itu karakter mereka udah harimau, ya harimau siapa yang bisa rubah karakter harimau dan mengaung bisa dirubah jadi mengeong, gak bisa itu udah karakternya lah bagaimana caranya, kita yang harus menyingkir dari kandang tersebut, kalau memang itu bukan habitat kita Bukan dikeluhkan, atau bukan kita malah memikirkan orang tersebut. Kok si ini begininya? Kok si itu begitunya sifatnya? Kok dia menggonggong ya, nah, Anjing menggonggong, kisah masa kita sakit hati. Pokok anjing, kita pisah lewat, ada anjing menggonggol, penuh sakit hati ini digonggong sama anjing. Lah, orang sifatnya anjing ya, kenapa juga kita pikirin? Ya udah biarin aja, oh yang anjing itu sifatnya si anjing orang, tapi sifatnya si anjing. Mulutnya kasar. Nah ngapain kita pikirin? Ngapain sakit hati? Ya, nah, kalau kita mengungkapkan keburukan sifat-sifat orang secara tidak sadar kita sudah mengeluh dan itu tidak disadari kamu. maka bersyukurlah bersyukur itu bukan hanya ucapan Alhamdulillah bukan janganlah mengeluh. nah ini seperti ini ajaran ini dulu tidak dipahami ini ajaran hakikat dan maripat tapi kenyataannya orang hanya mengendap di pikiran tapi dalam perbuatan nol banyak orang yang mudah memahami tentang ajaran hakikat ini banyak orang yang cerdas secara teori, wah, oh, jalan-jalan itu begini-begitu. Tapi kenyataan dalam hidupnya baru dites dengan uang saja, dia udah berpikir buruk oh, tentang orang itu. oh orang itu menimbulkan. Wow. Wah, udah pikirannya udah macam macam Berarti, dia belum memahami hakikat dan meripat. Baru di teori. Tidak mengendap, kerasa. Nah, kalau mengendap, itu orang ketika ngobok, ketika ngelepon aja. Kalau meripat itu, benar-benar hakikat meripat, berasa. Ngomong Assalamualaikum aja, kita udah tahu kekanganannya. Semacam magnet. Jadi magnetnya udah beda magnet, itu gak nah nyambung. Meskipun kamu berusaha, oh saya pengen berserah diri. Saya pengen tahu jalannya dibuka. Kalau memang dirasa dirinya belum nyambung, belum satu frekuensi, gak akan ketemu. Meskipun sudah berdekatan. Meskipun misalnya dia udah dekat tubuhnya, tapi rasa belum akan sampai. Karena di dalam dirinya masih banyak kepoteran-kepoteran. Karena di dalam bikinnya masih banyak magnet-magnet yang tidak satu frekuensi. Udah, kakak dulu, udah lagi bukan teori. Boleh Anda memiliki teori tentang akkad melipat. Yang, wah, yang apa, istilahnya yang udah hafal banget. Tapi belum tentu dalam rasa. Karena ini bukan tentang teori, tapi ini tentang rasa. Begitupun saya dulu, disampaikan pada orang akan menjadi fitnah karena itu hanya akan menjadi teori hanya akan menjadi pemahaman tapi tidak dalam laku perbuatan sehingga saman itu dipenggalah ajarannya oleh sunan kalijaga bukan eh, orangnya bukan fisiknya bukan sekiternya -se -se -se lah yang ngasih perampahat gitu sama mertua menggalap menggalat kepala ya dosa masa mertua dipenggal kepalanya bukan orangnya tapi ajaran kakekat dan maripat pada zaman itu dihentikan untuk tidak diajarkan lagi kepada umum. Tapi kalau sekarang sudah waktunya untuk disampaikan. Namun ketika pun disampaikan nama saya kepada anda, lalu anda tidak mempraktekannya, tidak membuka diri, tidak mengaplikasikannya dalam merasa diri kita, tidak berserah diri kepada allah secara total, tetap itu hanya akan menunduk dalam pikiran. Itu hanya jadi teori. Maka hakikat dan marifat ini bukanlah teori. Makanya Kenapa dulu kakek budut saya, Sheikh Abdul Muji pada satu dekade, satu dekade sama yang diajarkan juga hakikat marifat. Ini tidak disampaikan, tapi lebih kepada keluarga saja. mengendap Dan tidak disampaikan, tidak diajarkan pula. Karena Sheikh Abdul Muji selalu mengingat bahawa hakikat dan marifat sebetulnya tidak perlu disampaikan kalau dia benar-benar berserah diri kepada Allah. Secara otomatis anak bui dan cucunya akan mengkristal Akan benar-benar memahami tentang pakekat ketuhanan dan makrifatullah Jadi bukan ajaran, tapi orang sekarang kan sudah cerdas cerdas Maka perlu pula disampaikan dan sekarang sudah saatnya Orang bisa memahami, tapi bukan hanya pemahaman Bukan hanya pengetahuan Tapi harus juga dengan praktek Bagaimana kita berserah diri kepada Allah Islam kepada Allah yaitu berserah diri hanya kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video singkat ini tentang seksi penjenak dapat bermanfaat. Terima kasih atas kesetiaannya untuk terus menonton channel video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.